kepada siapa? Biar perasaan dendam itu terbang bersama angin. Nah, sebelum kita teruskan, kita sambut dulu. Wah, ini assalamualaikum. Ustadz. Selamat malam. Semoga sehat. Alhamdulillah. Saya habiskan satu cerita dulu nih tadi. Iya. Nah, kemudian, para pemirsa, kenapa ketika temannya berbuat baik, menolongnya dari e, tenggelam di satu sungai? Dia menulis di atas batu, dia bilang apa? Karena saya ingin menulis setiap kebaikan orang lain di tempat yang tidak pernah hilang, yaitu di atas batu. Artinya, kalau ada orang dendam, jangan dimasukkan dalam hati, biar dia terbang bersama angin. Tapi ketika orang berbuat, baik terhadap kita, tias di dalam batu sehingga terpatri di dalam jiwa. Mudah-mudahan kisah itu bisa bermanfaat. Ustaz, apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Alamin Ini satu tema yang unik nih Ustaz. Iya. Dan biasanya masih berkenaan dengan e, bengkel hati. Ini tema-tema yang ada di bengkel hati kan biasanya dendam. Iya. Jengkel Ustaz ya. <laughs> Kalau kata Ustaz kan bukan lagi bengkel hati tapi jengkel, jengkel hati. hati. Nah ini jangan ada dendam. Kira-kira Ustaz kenapa ya setiap manusia itu... Tidak pernah lepas dititipkan dendam oleh Allah itu kan titipan juga kan? Iya yeah, betul. Sebenarnya apa harus belajar bagaimana manusia dari perasaan dendam? Iya yeah. sebenarnya dendam itu sendiri uh, bisa dikatakan secara manusiawi manusiawi itu fitrah ya. Kemudian Allah itu memberikan ujian itu dengan nafsu nafsu kita sebenarnya. Jadi uh, kita jangan terpancing bahawa Dendam yang ada dalam diri kita ini bisa kita keluarkan seenak udul kita akan begitu ya Jadi pasangan dari nafsu kita agar kita itu memperoleh ibadah amal soleh yang baik yaitu Al-Quran Kemudian perilaku setiap saatnya adalah sunnah Rasul Karena itu jelas berdampingan sekali ya nah suatu hal memang kita harus menyadari umpamanya kita tidak boleh dendam bagaimana sih kita kok dilarang dendam padahal dendamnya ada dalam diri saya kan begitu kalau kita memang me, Apa namanya e, mengakui bahwa saya mengimani Al Quran kan kita boleh ya yeah. mengimani Al Quran kemudian kita itu e, mengakui bahwa saya seorang muslim yang soleh Ini yang mengaku kan bebas-bebas saja -bebas <laughs> Namanya juga ngaku ya Namanya juga mengaku ya Jadi Kita juga harus melihat bahwa kenapa Allah memang melarang untuk dendam Salah satu hal ada di dalam surat Al-Furqan ayat e, 63 itu kan menceritakan Wa'ida kata bahumu jahiluna halus salama. Ini salah satu hal yang bisa kita berikan atau kita latih untuk diri kita sendiri. Artinya adalah dan jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Inilah cara-cara Allah untuk mengelola hati kita yang dendam ini bisa hilang dan menjadi amal soleh. Jika kita disapa oleh orang jahil, orang jahil menyapa kita itu tidak dengan sapaan assalamualaikum, nggak akan mungkin sapaan orang jahil itu tadi ya ceritanya Taizaki mukullah, ya, wala walaupun itu gimana pun jadi itu jahil juga menurut saya ya kan ya. Enakan kasih sodako daripada dipukul ya, benar. Hmm. Iya, nah, iya mah. Ini ada ABG tapi kok nenek-nenek semua. Jadi uh, jail itu sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita sendiri. Jadi kita dijaili dengan sesuatu yang tidak enak itu kita dijaili. Kemudian Allah menyuruh, alu salama, katakan dengan penuh keselamatan. Maksudnya adalah kita disuruh mendoakan orang yang menjaili kita, orang yang mendolimi kita, yeah. didoakan dia selamat dunia dan akhirat. Yeah. Nah, inilah sebenarnya yang dulu dikerjakan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi bahwa e, Apa namanya Dulu dia juga begitu Dijaili, didolimi, didoakan Didoakan Didoakan terus menerus Ya akhirnya Allah memang melihat Oh ini memang betul-betul jagoan saya Ini kali ya Allah ya. begitu ya Maksudnya Rasulullah ini ya. ya Nah sekarang bagaimana kita itu mau jadi jagoannya Allah Ta'ala ya salah satunya Jangan ada dendam kalau dendam sedekah, boleh? Itu yang dibolehkan. kan? Dendam sodako? Dendam, sodako, dendam sodako itu oh, saya memberi antum itu uh, Mamanya 100 ribu, iya. antum beri anak lebih. 100 gitu 150. 150 rupiah. Satu berapa hmm. saya kira? Kenapa? Mamanya saya Saya berapa? <laughs> lalu cocok jadi host, <guluh> jangan disinggung itu, lanjut lanjutkanlah, kayaknya insyaallah sudah cukup, <guluh> memang kita jangan ada dendam di antara kita, ayo saudaraku kaum muslimin di seluruh dunia, ya, ini di seluruh dunia nih, Taji, ya. jadi TPI ini sudah sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, kemarin ada telepon dari Brunei, ke New York, itu juga New York. sampai, ya, New York, Karto. Oh, York, nah, ini udah sampai juga di Claten City Apa itu? Claten Iya oh. <laughs> <laughs> Mudah-mudahan di sini bisa menjadi gambaran Ayolah eh, saudaraku kaum muslimin Kalau kita didolim orang, orang lain Kita mengikuti aturan main Allah ya. Jangan ada dendam Doakan dia selama dunia akhirat Kenapa? Kalau doa kita manjur di oleh Allah Ta'ala Dan dia menjadi seorang yang baik di mata Allah Ta'ala Ama soleh kita, kan uh, gitu ya, Betul. Insya Allah seperti itu dari. Baik, tapi Ustaz ya yeah. tadi kan ada dendam yang justru dibolehkan. Mm -hmm. Kalau ada orang sedekah seratus ribu, mm -hmm. wah dendam nih, seratus mm -hmm. ribu, mm -hmm. dia ngasih lagi 200, 1 juta. Mm -hmm. Nah ini apa nanti uh, tidak menimbulkan perasaan yang justru ingin dilihat orang, gitu, Ustadz, dendam yang seperti ini? Enggak ini hanya bercanda aja. Om oh, <laughs> oh saya pikir Ustaz serius mengisi saya uang. <laughs> Iya kalau masalah dan masalah sodakah, seenggak jarang ya seperti Ia. itu ya. Tapi intinya juga kita harus menyadari memangnya kalau sodakoh itu bagi seorang muslim ya wajib. Tapi bagi saya kalau memangnya saya itu acaranya disuruh, uh, tolong Ustaz ini nanti acaranya adalah sodakoh untuk uh, amal jariah untuk uh, masjid memangnya. Sebelum saya memang e, memberikan kata-kata agar jamaah itu memberikan amal jariyahnya, ya saya ngeluarin dulu. Hmm. Karena saya paling takut, ya yang saya paling takutkan adalah pada waktu saya nyuruh orang soda. kok saya nggak sodako. Jadi itu. Lalu itu dimurkain Allah karena apa? Di dalam surat Saaf itu ayat 3 diceritakan kaburamatan ingkarlohi akhuluh ma'atahal. Iya kan? Kemurkaan Allah nih, kemurkaan Allah Allah murka. Pemurtaan Allah amat dekat Kepada orang yang nyuruh orang lain Berbuat kebaikan Tapi dia tidak menjalankan Kalau dia menyuruh 10-100 kali Dia nyuruh sholat Nyuruh sholat Nyuruh puasa mamanya Tapi dia tidak menjalankan Ya Allah mursa. Ya paling kemurkaan Allah tidak langsung dipukulnya, malah iya, iya. Paling doanya enggak dijabah gitu aja kali ya. Berarti berat juga Ustaz ya untuk menjadi penyampai kebenaran. Tentu berat sekali. Makanya kita juga bilang, "Wahai saudaraku, hati-hatilah jadi seorang pendakwah," gitu ya. Iya, iya iya. Karena memang susah. Karena di di Indonesia ini Ustaz, kalau ingin jadi ustaz kan enggak ada syaratnya. Iya. Yang penting ngajar TPA dipanggilnya ustaz. Hajar nenek-nenek kasihan Ustaz. Jadi juga hutan. Tapi kan benar juga ya, Ustaz kan Ustadz, iya, artinya guru ya. Jadi iya. ya boleh, boleh, boleh, boleh. Bos. Tapi bagi para penyampai kebenaran memang harus dimulai dari hati sendiri Ustadz. Iya, dari hati dari kita sendiri. Iya, iya, iya. iya. Baik, uh, satu hal lagi nih Ustaz. Uh, berkenaan dengan uh, dunia dakwah. Nah, kira-kira kalau dalam dakwah sendiri ada, masih ada dendam diantara penyampai itu bagaimana? Ya itu, dia bukan seorang pendakwah Dendam di mas'awah Jadi seorang pendakwah itu umpamanya nih ya, umpamanya nih kita nih Jadi kalau kita hanya cuma uh, ngurusin, kita hanya berbeda pendapat sedikit aja antara kita Sebenarnya kita tidak perlu dendam sebenarnya, ya itu kan nafsi-nafsi aja yang yang yang tidak terlalu Apa namanya? Signifikan. signifikan sekali jadi enggak perlu kita mengusulan dengan saya golongan Islam yang ini kalau nasib Dawamnya itu saya nggak mau itu perlu lah seperti itu harus Buk, saling nih. menguatkan, saling Buk. menguatkan kita mudah-mudahan sehingga Islam itu menjadi kuat kan. Baik kita, nah dalam rangka untuk saling menguatkan iman kita mari sama-sama kita dengar azan subuh terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim Hati terasa lebih sejuk setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah Mudah-mudahan kesejukan ini menjadi bingkai aktivitas kita dalam satu hari penuh Amin Ya Rabbal Alamin Baik, para pemirsa Ada satu pembahasan yang harus dikaji pada kesempatan kali ini Ustaz ya. Yaitu berkenaan dengan uh, hamil sung sang Ini seperti merek televisi dari Cina Ustaz ya Sung sang Nah ini gimana Ustaz? Sebenarnya apa itu hamil sungsang? Lalu e, bagaimana alternatif yang harus diberikan? Iya. E, kita memang harus menyadari bahwa atribut Allah taala pada diri kita itu sebenarnya lekat sekali. Jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu Ada penunggu Nah penunggu ini bukan masalah penunggu itu Kayak penunggu pohon itu bukan ya Bukan kayak jin Sering kita lihat enggak. Penunggu itu maksudnya adalah Memang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu Memang ada di dalam kita Cuma kita gak bisa melihat <tuh> Nah Cara-cara Allah untuk mengingatkan Agar uh, kita Kalau kita itu salah Kalau kita melakukan dosa Itu diperingatkan dengan berbagai macam cara ya yeah. agar kita kembali ke jalan Allah ya istilahnya e, kita harus menyadari nah permasalahan hamil sungsang kita sendiri harusnya berpikir ya secara rasio bagaimana e, seorang bayi yang masih di dalam kandungan di mana hidungnya juga masih bolong pada waktu itu kan hidung bayi bolong waktu di kandungan ya tapi di situ ada apa namanya cairan cairan apa namanya ketuban, ketuban ya ketuban di situ bayi itu tetap hidup aja tetap jantungnya bergerak coba kalau kita klelep di air gitu iya iya Nggak bisa nongol enggak ya. bisa nongol ya nongol-nongol udah almarhum nanti ya iya kalau dibilang mencarik jadi Allah itu sebenarnya membuat seorang bayi seperti itu. Nah, kemudian kita harus berpikir, itulah ciptaan Allah. Jadi tidak tidak bisa diganggu gugat. Orang barat pun kalau umpamanya mau menjadikan bayi kalau enggak pada tempatnya ya enggak akan mungkin mampu dia. Ya, ya. Nah, sekarang bagaimana tentang hamil yang sungsang? Hamil sungsang itu kepala itu tidak pada tempatnya. Jadi Bisa aja kepala itu ada di atas Atau di samping Itu yang namanya sungsang Jadi Kalau ada seorang Yang hamil sungsang itu Sebenarnya kita berpikir bahwa Bayi ini sebenarnya Posisinya mau dikeluarkan lewat rahim Posisi yang benar Itu adalah kepala yang di bawah Kalau sampai kepala itu Ada di samping atau di atas Maaf-maaf ini biasanya ini si ibu atau si ayah. Ini, ini dua-duanya ini sama aja ya. Ini bisa berkaitan. Si ibu atau si ayah ini biasanya eh, apa namanya? Kalau ada masalah, kalau ada masalah ni katanya, dia tidak menyelesaikan dengan baik, dengan nyaman, dengan enak, dengan arif tidak seperti itu. Tapi menyelesaikannya itu dengan semaunya dia sendiri. Hanya itu lah. Semaunya dia sendiri. Jadi Maunya dia enggak selesai enggak selesai, maunya dia marah-marah. Ya marah. Nah, sehingga si bayi ini kita anggap itu ada walaupun ini amanah, ini adalah masalah yang harus nanti dikelarkan lewat rah, lewat rahim ya, kepalanya yang benar. Nah, kalau ini dibikin oleh ta'al oleh Allah taala itu miring kepalanya atau di atas berarti ini sama masalah ini seseorang yang mempunyai bayi ini tidak bisa atau jarang dalam menghadapi masalah itu menyelesaikan dengan uh, arif, bijak, nyaman, enak. Nah seperti itu. Jadi kalau ada sekarang nih ada pemirsa yang bayinya sungsang, saya mengajak untuk coba benahi diri kita secepat mungkin. Karena biasanya yang saya amati dari para jamaah, setelah sungsang kemudian saya beri pengertian, beri nasihat, mau... Itu dalam waktu eh, kurang dari 6 jam itu bayinya Alhamdulillah bisa kembali Kalau beliau moham nah, ya. ya, ya. Insya insyaallah seperti itu Jadi karena memang kalau ada masalah tidak tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik Hanya nah, seperti ya. itu Ini kalau dari bahasa nih Sung Sang itu bahasa apa? Bahasa Cina kali ya? Sung Sang ya? Bukan bahasa Jawa atau bahasa? Sung Sang itu bahasa Jawa kayaknya hanya oh. wanita Jawa. Ya, pokoknya intinya tidak uh, pada posisi sedaknya. Iya. Ya. Baik, ustaz saya mau tanya, coba ada yang hamil sungsing nggak di sini? Oh nggak ada, ada hamil nyangsang kayaknya. Ibu hamil sungsing betul? Oh bukan asal nunjuk aja nih. Baik, saya ingin berikan satu kesempatan kepada penanya, kami persilahkan yang uh, dari sebelah sini, posisi sebelah sini siapa? ya kita coba ibu itu ya boleh ya ini ibu yang sudah di kursi roda kita beri kesempatan permisi eh belum ibu belum pegang dulu ya silahkan di dekat ini, ibu ya ayo ya, ya pak Ustaz luka-lukaan jemur ya e, tiga tahun ini kaki belum bisa jalan dulu mah dah kali ini belah kali atas apa teh e, belah kali jatuh ini e. terus keluhan mama lagi e, itu ada mata mata juga nggak nggak nggak terang lihat boleh boleh balik ke mata juga terus uh, ke, ke ini jangan gimmicknya mohon deketin deketin lagi ya buh benar hmm. nah. ya terus ibu keluar apa apa itu nggak denger aku saya sunan ama saya kala ayah konyak di mama Ya, ya, ya. Iya. Bu, ya. Uh -uh. Coba diperjelas Ibu ini di, ya, siapa yang diperjelas? Ya. Loh, diperjelas. Yang namanya diperjelas coba Ibu diperjelas. Ibu ini kayak hecticus indah kayaknya ya. Heleu-heleu kumaha atuh. Heleu kumaha. Assalamualaikum. Diri-diri silakan <tuk> diri. Berdiri Ibu. Jangan malu-malu. Enggak -malu. enggak saya gigit tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu saya udah 3 tahun mengalami stroke. Awalnya jatuh. Sekarang datang ke sini minta bagaimana? Oh gitu. Iya, ya. Kalau stroke itu memang dari berjalan jatuh itu bukan awal jatuh, tapi memang detik itu Allah hmm. mengizinkan jatuh. Mengizinkan stroke, kalau namanya stroke sudah sudah berjalan ya, ya pasti ya, ya. Orang yang berdiri pasti jatuh Kayak orang pingsan itu gak bisa dikatakan pingsan itu awalnya jatuh ya. ya Tapi intinya adalah begini Ibu Sebagai putrinya ya Jadi eh, Karena ini Ibu umurnya berapa sih? 73 73 ya. Ya. Ya, ya Jadi stroke itu Diawali biasanya ada pikiran Ibu yang Eee eh, Difikirkan yang menjadikan kejengkelan Yang belum ada jalan keluarnya Nah biasanya seperti itu Entah mikir putra putrinya Entah mikir Saya tidak tahu ya Jadi kalau memang iya Nah itu eh, Saya mohon nanti ibu eh, Belajar untuk banyak-banyak Mohon ampun Khususnya terhadap apa yang dulu Sebelum stroke itu Yang menjadikan kejengkelan Hanya itu aja Hmm. jadi momennya jengkel pada putrinya atau putranya ya mohon pada Allah ya Allah jika serup ini dari kesalahan dan dosaku mana aku menyimpan jengkel pada anak-anakku aku mohon ampun kepadamu hanya itu kemudian doa itu diulang dengan tenang diulang dengan tenang terakhir nanti eh, mohon diberikan kesembuhan hanya itu saja memang sebelum itu ada pikiran dengan putra putrinya barangkali oh ada ya sudah nanti mohon dikasih tahu ya bu putrinya ya Bu Oh ya Alhamdulillah pasti lebih tahu Insya Allah seperti itu jadi mohon nanti dekat pada Allah Ta'ala dengan khusus mudah-mudahan doa ibu-doa putri ya ibu maksudnya gimana ini bilangnya ibu sama ibu ya jadi ibu dan putrinya nanti sama-sama mendoakan kalau putrinya ibu doakan kesalahan-kesalahan ibu di hadapan Allah hanya itu aja dan mohon kesembuhan hanya itu. Amin. Mudah-mudahan nanti Allah berkenan memberikan eh, apa namanya? kesembuhan Ketemuan. pada ibu. Iya. Amin. Terima Allah, kasih, ya ibu. Baik, ya. Terima kasih. Kita lah ya, itu ke depan. Terima kasih. Ya Ustadz, Ya. kira-kira kalau struk itu ada kaitan dengan penyakit dendam tadi gak Ustadz? Iya memang, memang ada ya Jadi uh, struk itu kan menguncinya otot, kemudian menguncinya keseimbangan Kalau saya hanya cerita mengunci ini bukan berarti saudara kita yang di kedokteran itu bilang Ah Ustadz Daniel salah, yang itu pecahnya pembuluh darah, insya Allah saya tahu jadi kejengkelan yang memuncak yang dalam otak kemudian tidak bisa dikeluarkan secara lahiriah dalam arti kata-kata kemudian kejengkelan itu sebenarnya adanya di otak kecil sini dan itu yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di salah satu uh, pembuluh darah di otak kecil. Nah itu yang menjadi ciri stroke istilahnya. Jadi uh, media kedokteran mencirikan kalau stroke seperti itu. Tapi sebenarnya tidak hanya cuma di situ. Stroke itu mengalir pada seluruh uh, Seluruh Sarap-sarap uh, di tubuh Kalau mamanya Dia melakukan sesuatu Yang benar tapi penuh yeah. jengkel uh, Masih ada dendam Yang belum terselesaikan, Biasanya nanti stroknya sebelah kanan yeah. Tapi kalau dia asal marah Ya nanti stroknya Dia sebelah kiri mm -hmm. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa menyimpan dendam, menyimpan kejengkelan kepada siapapun, baik kepada pasangan kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita. Itu memang dilarang enggak ijazih. Ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa stroke itu sendiri berkaitan dengan dendam kita yang tidak terselesaikan diam, marah tapi diam. Nah, akhirnya dikuncilah oleh Allah taala sehingga menyebabkan kita ada stroke hanya itu makanya kita dilarang untuk dengar seperti itu. Baik, ya, ya, ya. memang ini penyakit berat nih Ustaz, stroke termasuk berat eh, termasuknya penyakit ini termasuk penyakit berat ya karena tidak tidak segampang kalau ya. kita punya pusing <tuk> <tuk> karena saya melihat dari namanya nih Ustaz kenapa penyakit berat namanya jelas stroke stroke, stroke. banyak gimana dua stroke <Guolo> <reads and> itu maksud setruk ya Setruk itu masa bukan setruk Baik <Gu critical> Para pemirsa Jangan kemana-mana Karena bengkel hati Dengan Ustaz Danu dan Daizaki Akan kembali <Sboro> Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanallah Pemirsa Saat Allah masih menitipkan nafas untuk kita Tentunya kita masih bisa berbuat baik terhadap siapapun Nah Maka Berikanlah yang terbaik untuk hidup ini Ustaz Ya kembali kepada tema dendamnya sedikit kita bahas. Kira-kira uh, untuk akumulasi dendamnya ini seberapa lama? Nih, Ustaz? Ada ada jangka waktunya nggak yang tidak terselesaikan? Iya sebenarnya begini ya. Jadi Allah itu tidak memberikan peringatan dendam sekali langsung ada sakit nggak sih ya. Jadi Uh, sebenarnya kayak kita terima rapot itu jadi kalau rapot kita yang dendamnya itu jelek itu sudah bertahun-tahun nanti Allah akan memberikan penyakitnya stroke mamanya kalau mamanya kita suudohnya itu lama nanti Allah memberikannya itu pusing mamanya seperti itu ya. termasuk uh, tumor dan kanker sama aja jadi intinya adalah kita tidak dendam sekarang, besok Allah ngasih, enggak enggak seperti itu Tapi terakumulasi, jadi tercatat oleh malaikat atid Sampai nanti uh, dilaporkan dari sekian dendam Dengan prosentase dendam sekian Barulah Allah memberi peringatan Dan itu khususnya biasanya uh, terhadap saudara-saudara uh, dekat Biasanya seperti itu oh, Ya, ya. Kita sudah siap dengan satu penelpon di lantupun kita kita tegur sahabat terlebih dahulu Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, dengan Dengan Ibu Tati, Tasik Malaya Iya, silahkan Ibu Tati di Tasik Malaya Assalamualaikum Ustazat <tuh> Danu da Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ibu saya sakitkan Tereh Rahim, Pak Dengan Mium, sekarang dia ya mengeluarkan cairan dari paginya sama nana pak setiap setiap gerak dia keluar cairannya tuh nggak bisa habis habisnya tuh pak banyak jadi ini apa tuh e, si ibunya tuh nggak bisa lagi berdiri itu pun nggak bisa lemas dia ya. gimana pak mohon solusinya iya ya ibu siapa tadi ya ibu yati ya? ibu yati ya tati eh, ibu tati, tati. ya Ibu Tati i, e, maaf ya. Udah ke dokter belum, Bu? Sudah. Ya, sudah setiap dokter menyarankan kemo, tapi si ibunya anaknya mentalnya belum siap, pian keuangannya Pak gimana sih? Oh, gitu. Ya, sebenarnya begini. Eh kalau momenya saya boleh menyarankan ada beberapa hal sebelum melalui, melalui tahap ya. kalau memang sudah mengeluarkan maaf ya cairan dan nanah, kalau boleh itu bawa ke dokter kemudian diurus kira-kira rumah sakit mana yang masih mau menerima saudara-saudara eh, kita yang memang dari permasalahan keuangan itu kekurangan itu cobalah tanya dan coba tanya di Departemen Sosial, saya tidak tahu Departemen Sosial atau Departemen Kesehatan ya, saya juga nggak tahu ya. Kira-kira rumah sakit mana yang bisa? Karena ini juga permasalahan yang krusial di negara kita kan begitu ya? Iya. Katanya rumah sakit juga banyak yang bisa membantu saudara kita yang kekurangan. Cobalah ini juga mudah-mudahan ada uh, saudara kita yang Muslim sebagai pejabat iya. pemerintah kelas atas ya mudah-mudahan ini terketuk ini banyak sekali saudara-saudara kita yang memang dari segi keuangan itu terbatas ya. jadi saya mohon ini nanti banyak jalan lah mudah-mudahan Bapak-Bapak uh, juga tidak diam dengan kondisi yang seperti ini ini satu hal itu saya ceritakan karena memang banyak kasus ya yang saya hadapi seperti itu, jangan nanti malah punya pikiran rakyat kepada pemerintah itu malah negatif saya minta maaf ini Hmm. saya minta maaf, jadi bukan saya mengkritik saya hanya memberikan anjuran aja ya. kemudian yang kedua adalah, yang kedua adalah... Uh, kalau memang ada kanker uh, cervix ya leher rahim ya, ya. Yeah. itu uh, pertanyaan saya apakah ibu itu termasuk maaf ya, ibunya bu Tati ini umurnya berapa? Uh, umurnya 48 tahun ah, masih muda 48? Iya. Ibu Tati sendiri umurnya berapa tahun? Ini saya anaknya umurnya 30. 13 tahun. Eh, 13. 14. 14 tahun menikah tadi. 13. 18 tahun nikah ya. Oh, nikahnya 18 tahun. Dia ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau nikah umur 12 tahun di di ini sama Komnas Perlindungan Perempuan Pernah. nanti ya. ya alhamdulillah. <laughs> Begini Ibu Tati. Saya mau tanya apakah ibu ini cenderung satu ya cenderung ya Sama bapak maksudnya ini bapaknya ibu Tati Atau sama putra putrinya saya tidak tahu yang mana ini Ini cenderung gampang sekali tersinggung Kemudian gampang sekali eh, apa namanya ya Ya paling tidak, gampang sekali tersinggung, kemudian ngomel, kemudian apa marah ya. Apakah seperti ini bu kelasnya, uh, bukan kelasnya, apa namanya, setiap dulu sebelum, karena kanker survei itu, ibunya ibu Tati apa seperti itu? Uh, sepertinya sih uh, itu. Uh. Ini ada ibunya di sini lagi dengerin Pak, katanya sama ibu. Saya, ya. saya, saya maunya sama ibu Tati, B belum sama ibunya, karena yang telepon kan ibu Tati. Sepertinya sih begitu. Sepertinya apa? Begitu lah. Oh, gitu dong. Jadi ada pemberani gitu. Tadi kan, ya, udah telepon. Oke lah, <laughs> Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. <laughs> Oke lah kalau begitu, <laughs> ya, ibu Tati. <laughs> Ibu Tati, itu bener ibunya ngerti gak sekarang? Ibu kan mendengarkan ya, ibunya Ibu Tati mendengarkan. Kira-kira tersenyum gak beliau? Atau malah cemberut TV-nya dimatiin? <tuk> senyum dia, ya. <tuk> oh, senyum. <tuk> Oke, okay. uh, boleh sekarang kalau ibunya Ibu Tati bisa telpon, uh, boleh telponnya diberikan. Tapi gak usah cerita lagi, saya mau ngomong aja. Iya, iya, iya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nama ibu siapa? Kati. Hah? Kati. Kati. Kati. Kati. Hmm. Kati. Kati. Hmm. Hmm. Iyo. Hmm. Iyo. Ini iyo bisa dari Padang, bisa dari Jawa nih? Iya. Dari. Dari Pelambang. Kepala Embang ya dikit-dikit lah Mau kita galuh uh, Iya Ibu Apa Ibu sering ngomel sama marah Dulu sebelum kena kanker cervix itu sering ngomel sama marah sama bapak Sama putra-putrinya Ibu Iya Iya Duh jawabnya imut banget hmm, sih Iya <laughs> Iya Uh, sebenarnya Kalau ibu mau nih Kondisinya sekarang rahim ibu Atau perut ibu sakit gak bu eh, Sakit Sakit ya Oke okay. Kira-kira Kalau saya mengajak ibu hati Itu untuk Mulai pagi hari ini Untuk belajar Tidak ngomel lagi sama bapak tidak ngomel lagi sama anak-anak Dan berusaha untuk senyum Kalau ada masalah kira-kira mau enggak Bu? Insya Allah Insya Allah Amin Kemudian yang kedua Ibu hati Kalau boleh saya memohon pada ibu hati Agar ibu hati Satu Jangan tinggalkan sholat lima waktu Itu yang pertama Yang kedua kalau boleh saya mohon ditambahkan sholat sunnah tahajud, kemudian banyak mohon ampun kepada Allah Taala jika dulu sebelum kena kanker ini ibu sering emosi yang berlebihan kepada bapak atau anak-anak. Insya Allah kira-kira mau nggak bu? Insya Allah. Amin. Ibu kok ya. jadi nadanya lembut begini ya? Iya. Saya bingung nih ya. Iya. Ya. Ya. Jangan dimatim dulu ya bu hati ya. Ya. Iya. Kayaknya yang sampainya lama atau ibunya yang masih belum nyatu nyawanya. Kayaknya sudah nyatu ini. Sudah nyatu. Beliau kayaknya pendengar setiap Bengkel Hati karena kayaknya beliau sudah mencoba untuk hatinya mengikuti. Ibu Hati memang sering mengikuti acara Bengkel Hati. Halo. Sari. Masyaallah. Kangen ya. Oke, okay. mudah-mudahan dengan ibu hati ini uh, Apa namanya uh, Mau ikrar pada Allah Ta'ala Saksinya saya uh, ikrar untuk tidak banyak emosi pada suami Pada putra-putrinya Kemudian mau nantinya menjalankan sholat lima waktu Sholat Tuna tahajud Kemudian mohon ampun Mudah-mudahan Allah memberikan uh, Keringanan sakit Yang ada pada perutnya Ibu Hati amin, amin, syarabar, amin Ibu Hati Pertanyaan saya Kalau Ibu Hati serius Insya Allah sakit pada perutnya Ibu Hati Menurun rasa sakitnya Pertanyaan saya adalah Apakah sakit yang ada pada perut Bagian bawah Ibu Hati Sekarang sudah mulai agak ringan Atau belum Alhamdulillah sudah ringanan, Ibu? Alhamdulillah. oh Alhamdulillah. Subhanallah. Ya inilah susahnya kalau kita mau mengaku kesalahan pada Allah. Iya. Susahnya Allah memberi kemudahan. Malah itu susah ya. Ini <laughs> Alhamdulillah ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Ibu. Hati. Namanya Hati. Melihatnya bengkel hati. Anaknya Tati. Tanah <laughs> namanya Tati. Mudah-mudahan Ibu Hati, ketulusan Ibu Hati dalam uh, mohon ampun pada Allah Ta'ala Diterima ya. oleh Allah, kemudian mudah-mudahan saya mendoakan, mudah-mudahan tanpa ke rumah sakit Ibu Hati tersembuhkan oleh Allah Ta'ala, tapi satu, mohon perilaku, akhlak itu benar-benar ribah Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesembuhan pada Ibu Hati, amin, amin Amin Dan ya ya Ustaz, ya Ibu terima kasih ya Ya Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, udah hilang. Baik. Jawabnya singkat Ustaz. Kalau ditanya jawabnya iya, sering. langsung dia, hukum salam langsung. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan eh, cepat diangkat penyakitnya Ustaz. Iya, amin amin Ada satu penanya lagi untuk menyatakan, "Oh, ini bukan sekedar penanya Ustaz, tapi ingin eh, memberikan satu testimoni." kepada kita semua dan kepada para pemirsa dimanapun anda berada yang akan diberikan oleh ibu ima ibu ima yang mana ya baik saya langsung sana ibu ima ya silakan ya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya nama saya Ibu Ima dari Ciamis uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh agak dekat mixnya ya Bu? Uh, yang saya alami maaf saya bercerita sedikit secara singkat Pak Ustadz iya. saya dari sejak SMA itu punya penyakit gatal pak, gatal, Gat, iya di seluruh badan gatal, oh, dan sampai tangan luka, seperti infeksi begitu pak, kadang di kaki, kadang di tangan, kadang di bibir juga, ya sampai di muka, berobat ke dokter sudah sering kali pak, begitu obat habis penyakitnya kambuh lagi, itu berlangsung terus sampai pada bulan puasa saya berhenti obat berhenti rata, makan obat berapa itu Bu Itu tahun berhentinya Pak Iya uh, puasa kemarin hari raya kemarin tahun 2009 bagus oh, yeah, Iya saya sudah bosan minum obat lalu saya berhenti tapi apa yang saya rasakan itu seperti mual sehari-hari saya seperti orang yang diopname sakit begitu Pak Badan tidak enak Oh gitu Iya. Nah kemudian Ada yang menyarankan saya Untuk datang ke bengkel hati Lalu saya ikuti Tapi pada saat itu yang Saya belum siapa, Bu? Mengikuti di bengkel hati oh, Untuk iya. mendengarkan uh, Ustadz Danuk Bagaimana uh, Harusnya kita uh, Berperilaku Begitu tapi pada saat itu saya belum betul-betul menjalankan Pak maaf. Ya enggak apa-apa, yang salah kan Ibu. Salah Allah bukan pada saya. Dimaafin ya Ustaz. Iya, saya malu Nah, yeah. ya Kemudian saya tinggal di Ciamis, Pak. Iya. Yeah. Bekerja di sana, kebetulan saya menjadi pendidik, seorang guru. Nah, ada seorang yang mengajak saya untuk berobat, Pak. Nah pada saat itu saya tuh keadaan saya sudah labil pak Sudah tidak ada keseimbangan Jalan seperti orang mau jatuh Kemudian badan rasanya tidak enak Untuk mengajar pun ter terganggu pak Pada saat itu Kemudian ada orang mengajak saya untuk berobat Karena pikiran saya ingin lekas sembuh pak Saya mengikuti Tetapi apa kenyataannya Semakin parah pak Bukan parah, sembuh ya. makin semakin parah pak <laughs> Di, Lebih dipersingkat lagi ibu Kemudian kulit saya bersisik pak Bersisik seluruh badan Sampai ke dengkul kaki Bawah tidak Nah itu yang saya rasakan Kemudian setelah itu saya ada yang menyarankan Untuk datang lagi ke TPI dan pikiran saya juga sudah Bulat untuk Ke Ustadz Danur Ke bengkel hati hmm. ini dan tidak ada yang bisa menyembuhkan mungkin pak Tapi alhamdulillah pak Saya bersyukur sekali kepada Allah Juga terima kasih kepada pak ustaz Setelah saya menjalankan Dari sejak bulan November akhir Sampai sekarang Saya terus mengikuti Ternyata tanpa konsultasi dengan pak ustaz Saya mengalami kulit halus pak Kulit saya halus Setelah mengikuti Hidih-hidih, halus kulitnya Iya Pak, sungguh Pak iya, iya, iya Di punggung saya juga sudah bagus, halus iya. Nah, Gimana lihat punggungnya katakan? Bu? <laughs> Bingung ya? ya Saya tidak me bisa melihat tapi uh, bisa. Bisa. Ada yang bisa ya, melihat? Anda merasakan? Oh iya. Jadi, ya, ya. begitu pak lagi, yang ya? saya Udah? alami. Oh, alhamdulillah. Ini intinya, ibu uh, mohon deh di kamera sebelah sini ya. Iya. Uh, uh, uh, bilang bahwa acara ini, ya ibu terima ibu gimana ya, ya. acara yang uh, mudah-mudahan uh, ini bisa manfaat. Saya mengajak kepada jemaah seluruhnya, bapak dan ibu. Di dunia ya, bu ya di dunia ya. Iya tentunya di, di, dunia. Di, dunia, di dunia yang sifatnya hanya sementara bu ya pak. Jadi tidak usah kita terlalu emosi ingin mendapatkan langsung konsultasi dengan Ustadz Danu. Tetapi rajin datang dan kita memperbaiki akhlak sesuai dengan apa yang disarankan oleh Ustadz ya. Danu. Baik. Alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Baik Pak Ustaz dan teman-teman yang lain yang memberi kesempatan pada saat ini untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Subhanallah, tadi Ibu sudah memberikan satu testimoni yang disampaikan kepada tidak hanya makhluk di bumi, tapi juga termasuk di akhirat tadi ya Ibu? ya. Iya tentunya. Oh iya tentunya. Enggak. Bekal untuk ke sana Pak Baik, ya. bekal untuk keherat dan mudah-mudahan ya. bisa bermanfaat Ustaz Danu dan Daizaki dengan bengkel hati akan kembali setelah yang berikut ini Baik, para pemirsa dimanapun anda berada dan tentunya para hadirin di Masjid Anidah Alhamdulillah Rangkaian acara sudah kita lewati tadi dan Ustad karena waktu yang tidak berkenan. Kalau diberi kesempatan masih banyak yang ingin bertanya, masih banyak yang ingin berkonsultasi lewat telepon, tapi mungkin di lain kesempatan dan alangkah lebih baik seperti biasanya Ustad kalau kita langsung tutup dengan doa. Iya. Alhamdulillah e, jamaah Masjid an Anida dan juga pemirsa mengelhati yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita berdoa pada Allah dengan tulus dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau lah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan ya Allah sejak kami kami akhir balik hingga saat ini. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami dan juga kepada makhluk yang Engkau ciptakan di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami yang kami sayangi, ya Allah. Amin. Ya Allah Alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat syariah Ya Allah Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami Nikmat dan rizki Ya Allah jauhkan kami dari emosi Yang ada dalam hati kami Dekatkan kami dengan kesabaran Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah kami mohon kepadamu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Mudahkan kami dalam mencari Kehidupan kami yang baik di dunia ini Ya Allah Dan kami mohon agar kamu mudahkan segala Apa yang kami jalankan di Dunia ini Ya Allah Kepada mulas kami menyembah Ya Allah Kepada mulas kami meminta pertolongan Kami adalah hamba yang masih taib di dunia ini Ya Allah Dan kami senantiasa mohon petunjuk Kedarimu Ya Allah Ya Allah hanya kepada mulas kami Menyembah dan meminta pertolongan La ilahilallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atinah Kudunya khasana Wabil akhirat khasana Wabil nada banar Walhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Karena memang Allah yang maha mengijabah setiap doa Mudah-mudahan Apa yang terbaik menurut Allah akan senantiasa diberikan Dalam setiap hajat kita Baik Dan udah nebunya saya daizasi Dalam bengkel hati Mohon undur Di lain kesempatan kita akan berjumpa Dengan satu frame yang berbeda dengan tema yang berbeda Dan mudah-mudahan apapun temanya Yang pasti bengkel hati berkiprah Ikut memberikan ahlak yang terbaik untuk bangsa Bila itu aku kakal hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang dan susah seram